Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Jumat 28 Oktober 2016 dibacakan Atap bangunan sekolah Jabal Rahmah rusak badai. Dua oknum polisi di Sumatera Utara ditangkap karena terlibat pungli. Polisi warga Nur Salam karena terlibat kasus sabu-sabu. Ikuti juga sajian lainnya yang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 Darulun atap bangunan sekolah di Komplek Pesantren Terpadu Jabal Rahmah, Gampung Lu Bengkuang, Kecamatan Tabatuan, Aceh Selatan, rusak diterjang angin kencang, kami sore. Kabit Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Aceh Selatan, Rahmat Humaydi, mengatakan saat kejadian para santri sedang belajar di ruangan. Tiba-tiba angin kencang menerbangkan atap gedung sekolah. Para santri langsung berlarian keluar dari ruangan belajar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kejadian ini membuat kegiatan belajar-mengajar di ruangan sekolah tidak bisa dilanjutkan, karena atapnya telah diterbangkan angin. Untuk sementara, kegiatan belajar-mengajar dipindahkan ke bangunan lain yang selama ini digunakan untuk pengajian. Rahman mengatakan tim BPBD telah turun ke lokasi melakukan pendataan. Kerugian yang dialami pondok pesantren terpadu Jabal Rahmah akibat diterjang badai di taksir 45 juta rupiah, Pihak akan mengusulkan rehabilitasi pesantren tersebut dengan biaya tidak terduga. Sudah 2 oknum polisi di Sumatera Utara terjaring operasi sapu bersih pungutan liar. Satu di antaranya menjabat Kapolsek Medan Deras dan satu tersangka bintara penyidik di Polsek Percut Setuan. Informasi yang dihimpun penangkapan Kapolsek Medan Deras AKP Joni Andreas Harahap dilakukan tim Saber Pongli Bintara. Polda Sumatera Utara Rabu lalu saat ia menerima jatah Rp500.000 dari seorang pengusaha SPBU di Medan Deras Batubara. pelaku diamankan dari ruang kerjanya berikut barang bukti uang hasil pungli. Sumber di Polda Sumatera Utara mengatakan jika praktik pungli di Polsek Medan Deras sudah berlangsung 7 bulan atau persis saat Joni menjabat Kapolsek. Uang sebesar Rp500.000 itu rutin diterima setiap bulan dengan dalih sebagai uang pengamanan SPBU. Sehari selang tim saber pungli kembali menangkap Brigadir MH penyidik pada Percut percudsi Tuan Kamis Sore kemarin. Penangkapan berkaitan dengan kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan dua tersangka. Salah satu tersangka diketahui masih di bawah umur sehingga tidak ditahan. Terungkap jika proses penangguhan penahanan disertai pemerasan. Informasinya Brigadir MH meminta uang jaminan 1 juta rupiah. Namun karena tidak memiliki uang tunai, ayah pelaku menyerahkan barang jaminan berupa BPKB sepeda motor miliknya. Zul Fadli 26 tahun warga gampung Senebuk Dalam, Kecamatan Nur Salam, Aceh Timur, ditangkap jajaran Polsek Nur Salam, Kamisuri karena terlibat kasus narkoba. Polisi turut menyita 6 paket sabu dari rumah tersangka. Kapolsek Nur Salam, Ibda Ayub, mengatakan penangkapan ini berawal dari informasi yang diperoleh polisi yang mengatakan tersangka sebagai pengguna narkoba. Setelah mendapatkan laporan, personil polisi yang dipimpin Kapolsek Ibda Ayub bergerak menuju rumah Zulfadli di Gampung Sembut Dalam, Kecamatan Nur Salam, Aceh Timur. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan 6 paket sabu-sabu. Tersangka langsung dibawa ke Mapolsek untuk pengembangan kasus tersebut. Sejarah lun diperkirakan 150 ekor gajah liar masih berada di kawasan pegunungan hutan di lima kecamatan di Kabupaten Pidi yakni gempang, mane, kemala, sakti, dan mila. Kerombolan gajah ini terpencar dan dekat dengan pemukiman warga... ...meskipun sudah berulang kali dihusir ke habitatnya. Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan PD, Sarkawi, mengatakan... ...kawanan gajah liar sudah memasuki lahan perkebunan warga. Ratusan Hektar tanaman warga dirusak gajah. Sarkawi membantah sulit untuk mengusir gajah liar... Namun sistem dan kondisi habitat wilayah Pidi memungkinkan hewan bertubuh besar itu untuk tetap balik ke pegunungan meskipun telah dilakukan pengusiran berulang kali. Menurutnya ada beberapa gerombolan gajah liar dengan jumlah 20 hingga 50 ekor. Kawanan gajah liar ini mencari tanaman yang disukai untuk dimakan seperti pisang, jagung, tumbuhan, kacang-kacangan, dan juga padi. Banyaknya tanaman di kebun yang menjadi sasaran gajah membuat petani merugi. Guna mengatasi masalah ini warga diminta tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan konflik dengan hewan itu karena bisa mengancam jiwa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Bupati Aceh Utara Muhammad Tayib atau Ceumat Jumat pagi menyerahkan fasilitas negara secara simbolis kepada Sekda Aceh Utara Dr. Andes Isa Ansari di pendapa setempat penyerahan aset negara ini ditandai dengan penyerahan kunci pendapat dan mobil Toyota Prado dan Camry. Cekmat yang kembali mencalonkan diri sebagai kandidat Bupati Aceh Utara mengambil cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye Pilkada 2017, mulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Selama Cekmat cuti, kendali Aceh Utara dipegang Wakil Bupati Dr. Andes Muhammad Jamil sebagai pelaksana tugas. Sekda Aceh Utara Dr. Andes Isansari Ansari mengatakan, Berdasarkan aturan, petahana harus mengambil cuti di luar tanggungan negara ketika memasuki masa kampanye Ini berarti Bupati untuk sementara harus meninggalkan pendopo dan menyerahkan aset lainnya Sehingga nanti bisa berkonsentrasi terhadap tugasnya Sementara itu Cek Mat menyebutkan setelah menyerahkan kunci pendapa Selama cuti ia akan tinggal di kawasan kecamatan Dewantara selama 3 bulan lebih Untuk itu ia meminta Sekda untuk terus menjaga hubungan baik dengan Dewan dan juga masyarakat Aceh Utara dua truk milik Direktorat Sabara, Polda, Sumatera Utara terlibat insiden tabrakan di Jalan Jamin Ginting, Medan Baru, Jumat pagi. Insiden ini menyebabkan kendaraan angkutan personel rusak parah dan terpaksa ditinggalkan di tepi jalan. Benturan keras ini melibatkan satu truk berisi penuh personil Sabara dan satu truk box diduga mengangkut kawat berduri untuk menghalau masa pengunjuk rasa. Banyak saksi mengatakan kecelakaan disebabkan pengemudi truk yang ugal-ugalan. Saat kejadian, arus lalu lintas di lokasi kejadian padat. Dalam keramaian itu, iring-iringan truk Sabara melaju kencang sembari membunyikan klakson. Memasuki kawasan pasar sore, kemacetan semakin padat sehingga truk terdepan mulai menurunkan kecepatan. Namun karena jarak antara truk rapat, truk bagian belakang terlambat mengerem sehingga langsung menghantam truk di depannya. Hantaman ini menyebabkan salah satu truk rusak parah dan tidak bisa dikemudikan. Selang satu jam kemudian, polisi mengerahkan tim Derek untuk mengevakuasi truk tersebut. Darlun Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Dedi Agus Purwanto, mengajak masyarakat meningkatkan budidaya tanaman jamur. Hal itu dikatakan dan rem saat meninjau budidaya tanaman jamur Binaan Koramil 32 di Kecamatan Rantuh Perla, Aceh Timur, Jumat pagi. Dan Reh Melilawangsa, Kolonel Dedi Agus mengatakan budidaya jamur yang dikunjunginya itu sebagai sarana untuk pembelajaran agar masyarakat dapat mencontoh dan belajar bersama babinsa yang sudah memiliki kemampuan budidaya jamur mulai dari cara membuat bibit hingga panen. Dan Reh mengatakan tingginya permintaan jamur di pasar lokal maupun internasional membuat bisnis jamur menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menarik untuk digeluti. Ini merupakan peluang bagi masyarakat yang mau belajar dengan harapan agar mereka nantinya dapat memproduksi bibit jamur secara mandiri sehingga masyarakat dapat menambah perekonomian. Dan Rem juga mengatakan saat ini harga jamur mencapai Rp20.000 per kilogram sedangkan sekali panen bisa menghasilkan 20 kg jamur. Dan Rem mengharapkan budidaya jamur ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.